Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas poin-poin atau pembahasan-pembahasan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Dan insya Allah ta'ala kita akan tuntaskan pembahasan, pembelajaran tentang ayat yang mulia ini pada malam hari, pada malam hari ini. Ada hanya tinggal beberapa poin yang belum kita pelajari bersama-sama. Kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa ketika Allah berfirman kullana ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa atu bihi mutasabilha wa lahum fiha azwajun mutahharat Wahum fiha khalidun. Allah berfirman: Setiap kali, setiap kali mereka diberikan, setiap kali mereka diberikan rizki berupa buah-buahan di surga kelak, mereka mengatakan: Kalu hada lari roziqanam yang qabul. Buah-buah inilah yang diberikan kepada kami sebelumnya Jadi setiap mereka diberikan buah-buahan Mereka berkata Penghuni surga mengatakan Orang-orang yang beriman dan beramal salih pada saat di dunia itu Dan Allah masukkan surga itu mengatakan Ini adalah buah-buahan Yang pernah diberikan kepada kami Atau kepada kita sebelumnya Jadi ini buah yang sama yang diberikan kepada kita sebelumnya. Bisa dipahami jamah-jamah rahimah ni Allah wa'alaikum. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabal. Lalu Allah menjawab. Wa utu bihi mutashabihah. Dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa namun tidak sama. Jadi Allah menjawab. Buah-buah ini bukan yang kalian konsumsi beberapa waktu yang lalu Ini buah yang berbeda Namun serupa dengan buah sebelumnya Namun serupa dengan buah sebelumnya Lalu Allah mengatakan mutahara. Dan mereka kelak di surga Akan memiliki istri-istri yang suci yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka kekal hidup di surga telah fiha khalidun dan mereka berada di dalam surga selama-lamanya kekal abadi dan tidak akan mendapatkan kematian inilah uh, penggalan ayat yang belum kita bahas dan akan kita bahas pada malam hari Pada malam hari ini Pembahasan yang pertama Pembahasan yang pertama adalah Makna firman Allah Kullama ruziku minha min samaratin rizqan kalu hadha alladhi ruziqna min qabal jadi setiap mereka diberikan buah-buahan di surga kelak. sebuah ri, mereka diberikan rizqan berupa buah-buahan, mereka akan mengatakan, ini adalah buah yang diberikan kepada kita sebelumnya atau pada waktu yang lalu pada waktu yang lalu Bisa dipahami jemaah sekalian Nah Jemaah sekalian Apa yang dimaksud Waktu yang lalu Jadi ketika mereka mengatakan Ini adalah buah-buahan Yang diberikan kepada kami Pada waktu yang lalu Pertanyaan kita Apa yang dimaksud dengan dengan Waktu yang lalu Karena ayat ini jelas bahawa ahli surga akan menikmati buah-buahan Pada saat mereka hidup di di surga Mereka akan diberikan Buah-buah Buah-buahan buah Bahkan buah-buahan yang tidak pernah terputus Jaman saya rahimahillah Wa'iyakum Wafakihatin kathiratin La maktu'atin wa la mamnu'ah Allah berfirman satu waqiah waqih Ayat 32 dan 33 Buah-buahan yang sangat amat banyak tu atin ah. tidak pernah terputus dan mereka tidak pernah terhalang untuk memakan buah-buahan jadi di surga kelak tidak ada musim-musiman kalau kita sekarang kan sulit ya ingin mangga ternyata belum musim mangga ingin duren atau durian ternyata belum musim durian, harus nunggu beberapa bulan beberapa bulan lagi Nah nanti pada di saat di surga Allah berfirman Bahwa buah-buahan itu Tidak mengenal musim Selalu siap Melayani atau siap memuaskan Selera kita Selalu siap Memuaskan keinginan kita Kapanpun kita inginkan Kita akan mendapat Mendapatkannya Dalam ayat yang lain Dalam surat Al-Haqqa ayat 23 Allah berfirman Kutufu hadaniyah Buah-buahan itu sangat mudah kita petik. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Salawatain, menukilkan penjelasan para ulama bahwa apabila kita menginginkan uh, buah-buahan, maka kita tinggal berniat saja. Otomatis buah-buahan itu akan mendekat kepada kita dan tinggal kita tinggal kita petik. Jadi tidak perlu manjat pohon. Tidak perlu apa namanya mengambil tangga Dan lain sebagainya Jadi barang siapa yang belum mampu Belum bisa memanjat pohon yang cukup tinggi Tidak usah khawatir Wah nanti bagaimana dong saya belum terlatih nih memanjat pohon Nanti gak bisa menikmati buah di surga Tidak usah khawatir Kutufu hadaniya Karena sekali lagi buah-buahan surga itu sangat mudah dipetik Sangat dekat untuk kita Untuk kita petik Cukup dengan berniat maka buah-buahan itu akan mendekati. Allah akan memberikan dan dalam apa namanya uh, dalam penjelasan lain atau diantarkan oleh pelayan-pelayan, diantarkan oleh pelayan-pelayan sebagaimana penjelasan oleh Yahya bin Abi Kathir ketika menjelaskan ayat ini, Surah Al-Baqarah ayat 20-25. Yahya bin Abi Kathir mengatakan, "Yuk ta'ahaduhum bil sahfa." Bahawa setiap penghuni surga itu akan diberikan sepiring yang berisi buah-buahan. Fayakulum minha. Lalu dia memakan dari piring tersebut. Sumayuk tabi ukrafayakul. Lalu setelah dia menghabiskan satu piring atau satu nampan tersebut, dia akan diberikan buah yang lain. Fayakul hadalari atayinabihim atau uti nabihimin kubbel. Ini adalah buah-buahan yang baru saja diberikan kepada kita. Atau kepada kami fataqulul malaikah ful lalu malaikat berkata makanlah falawnu wahid wa t'amum karena sesungguhnya warnanya sama serupa namun rasanya berbeda ini menunjukkan bahwa atau sebagian penjelasan ada buah-buahan yang diberikan oleh malaikat kepada kepada kita intinya kita akan menikmati Buah-buahan Yang beraneka ragam Dengan kenikmatan yang sempurna Kenikmatan yang Yang sempurna Nah yang jadi pertanyaan sekarang Adalah Bahwa ketika Penduduk surga Diberikan buah-buahan Mereka akan mengatakan Ini adalah buah-buahan Yang diberikan kepada kami Pada waktu yang lalu Nah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan waktu yang lalu ulama memiliki dua pentafsiran apa yang dimaksud dengan waktu yang lalu ketika mereka mengatakan min ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang lalu pendapat yang pertama mengatakan atau pentafsiran pertama bahwa yang dimaksud waktu yang lalu adalah pada saat di dunia Pada saat di dunia Ini adalah tafsir dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Qatada Dan tafsir ini didukung oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Jadi Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Dan ini dibawa, dibawakan juga oleh Al Hafidh Ibnul Qasir. Ibn Mereka mengatakan, para sahabat-sahabat itu mengatakan, yang berpendapat dengan pendapat ini, yang ber, mentafsirkan dengan tafsiran ini, Innahumu tu bi tamrafil jannah falama nozoru ilayha khalu. Mereka diberikan buah-buahan di surga kelak. Ketika mereka melihat buah-buahan tersebut, mereka berkata, "Haladalladzi ruziqna fid dunya." Ini buah-buahan yang kita dapatkan di di dunia. Jadi bisa dipaham ya? Paham apa tidak? Jadi sekali lagi pembahasan kita apa yang dimaksud dengan min qablu? Min qablu. Pada waktu yang lalu. Jadi kalau yang punya Qur'annya Musafnya tolong dilihat musafnya Kita sedang membahas apa yang dimaksud dengan Min Qoblu Pada waktu yang lalu Tafsir yang pertama Sekali lagi Yang dimaksud dengan Min Qoblu adalah Pada saat mereka di dunia Jadi ketika mereka Diberikan buah-buahan di surga Mereka teringat Nikmat Allah pada saat mereka hidup di Di dunia Oh ini sama dengan apa yang kita Dapatkan dulu di dunia Oleh karena itu Mereka Apa ulama mengatakan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud Dan sebagian dari para sahabat Mereka mengatakan Innahum utubi samratifil jannah Mereka penduduk surga Diberikan Buah-buahan di surga kelak falamma nadzaru ilaiha qalu ketika mereka disuguhkan buah-buahan itu mereka berkata hadzal ladzi ruziqna fid dunya inilah buah-buahan yang dulu Allah berikan ketika kita di di dunia bisa dipahami paham tidak jemaah sekalian ha insyaallah tidak paham atau paham Insyaallah itu bisa kemungkinannya dua, Insyaallah paham, Insyaallah tidak paham, tapi Insyaallah paham ya, ya, Alhamdulillah saya masih menjelaskan dengan bahasa Indonesia, jadi Insyaallah bisa dipahami, iya, jadi itu tadi, jadi sekali lagi topik pembahasan kita minco belu, tafsir pertama mengatakan apa, maksud minco belu itu di di dunia, jadi mereka mengingat apa yang mereka dapatkan di dunia? Apa yang mereka mendapat apa yang mereka dapatkan di dunia? Bisa dipahami? Jadi mereka nostalgia waktu itu dapat buah-buahan apa di dunia? Oh, ini sama ketika sekarang kita di di akhirat atau ketika kita di surga. Bisa dipahami jemaah sekalian wa iyyakum? Iya. Nah, Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas mengatakan, la yusbihu syai'un mimma fil jannati ma fil dunya illa fil asma'. Tidak ada keserupaan antara apa-apa yang ada di surga dengan ada yang di dunia kecuali hanya hanya nama. Jadi, karena mereka melihat bentuknya hampir sama, mereka katakan ini seperti yang ada di di dunia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua Tafsir yang kedua Yang dimaksud min qablu itu adalah pada waktu yang lalu pada waktu yang lalu dan tempatnya di surga, bukan di dunia. Jadi buah-buahan itu di surga Buah-buahan itu di di surga Jadi ketika mereka mendapatkan buah-buahan Mereka katakan Ini buah-buahan yang beberapa waktu yang lalu Diberikan juga kepada kita Di surga ini Jadi sekali lagi Tafsir yang kedua mengatakan bahwa Konteksnya surga jadi buah-buahan yang dibahas oleh mereka Itu adalah buah-buahan surga Mereka anggap Buah-buahannya sama dengan yang Yang lalu Buah-buahan sama yang Yang lalu Nah, bisa dipahami Nah ini Seperti yang ditafsirkan oleh Yahya bin Abi, Yahya bin Abi Kathir Dan lain e, sebagainya Jadi ini ada dua Pentafsiran Ada dua Uh, pentafsiran Jadi coba kita lihat Dengan utuh pentafsiran yang pertama Pentafsiran pertama mengatakan Setiap mereka Diberikan buah-buahan di surga Nanti mereka akan mengatakan Ini adalah Buah yang pernah diberikan Kepada kita Di dunia Lalu Allah menjawab Wa utubihi mutashabihah Wa utubihi mutashabihah Allah mengatakan Yang diberikan kepada kalian Hanya bentuknya saja yang sama Atau hanya namanya saja yang sama Maaf, hanya namanya saja yang sama Namun rasanya Jauh lebih nikmat ketika di Ketika di surga tentu saja Jadi ketika, ketika lebih lebih nikmat ketika di Di surga Bisa dipahami Jemaat sekali Rahimanillah wa ayakum oleh karena itu Ikrimah mengatakan Yushbihu samarad dunya Ghera anna samaral jannati atyab Buah-buahan di surga Itu seperti buah-buahan di dunia Namun lebih nikmat Lebih lezat Lebih manis Ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Laysa fid dunya Mimma fil akhirah ilal asma Tidak ada sesuatu di dunia Yang menyerupai kenikmatan surga Kecuali hanya namanya saja jadi laisa fi dunia mimma fil akhirat ilal asma Tidak ada satupun sesuatu yang di dunia yang serupa dengan di akhirat kecuali nama saja Agar memudahkan kita bisa mentadaburi kenikmatan surga Oleh karena itu Allah memberikan nama-nama yang familiar dengan kita Nama-nama yang cukup akrab dengan telinga-telinga kita Namun hakikatnya kenikmatannya itu jauh berbeda Bisa dipahami pentasiran yang pertama ini, paham ya? Ya. Jadi Allah mengatakan ini bukan seperti yang di dunia, cuman mirip dengan apa yang di dunia. Yushbihu samara dunya ghaira anda samar akhirah atau samar jannah atyab. Sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah, mirip dengan buah yang ada di dunia, namun buah yang di akhirah itu lebih lezat, lebih nikmat, lebih manis. Seperti yang dikatakan oleh Ikrimah dan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Layush, atau Layisafid dunia mima fil akhirat Ilal asma Tidak ada sesuatu pun Hal yang di dunia yang menyerupai Hal di akhirat kecuali Nama saja Ada apel di sana ada apel namun Apel di dunia tidak sama dengan apel di Di akhirat begitu juga uh, Buah-buahan yang Yang lain Itu pentafsiran yang pertama Adapun pentafsiran yang kedua mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan di surga, mereka akan mengatakan ini adalah buah-buahan yang baru saja kita dapatkan pada masa yang lalu di surga juga. Namun Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Buah yang ini berbeda dengan buah yang yang lalu, walaupun sama-sama buah-buahan surga. Oleh karena itu Abu'l-Aliyah mentafsirkan yushbihu ba'dahu ba'd wa yakhtalifu fit ta'am. Buah-buahan surga itu serupa satu dengan yang lainnya, namun berbeda cita rasanya. Berbeda kelezatannya. Berbeda kele- kelezatannya. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillahi wa Jadi paham ya perbedaan dari dua tafsir ini. Jadi kalau tafsiran pertama Penghuni surga itu berpikir ini buah yang seperti di di dunia. Ternyata berbeda. Pentafsiran yang kedua mereka sedang membandingkan buah yang mereka dapatkan dengan buah yang sebelumnya mereka dapatkan dan sama-sama di di surga. Bisa dipahami jamaah asyal rahimaniyalah wa yaqom. Dan pentafsiran yang kedua tidak kalah kuatnya dengan pentafsiran yang pertama. Bahkan Al-Imam Nul Qayyim itu menjelaskan beberapa argumentasi pentafsiran yang kedua Di antara argumentasi Al-Imam Nul Qayyim mengatakan begini Bahwa para penghuni surga mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan Mereka mengatakan ini serupa dengan buah-buahan di surga yang baru saja kita kita rasakan Sekali lagi, argumentasinya adalah Ini yang dimaksud buah-buahan ini di surga Kenapa? Karena Allah mengatakan setiap mereka mendapatkan buah-buahan Dan kita di dunia Itu belum pernah mencicipi setiap buah yang ada di dunia Jadi kalau kita katakan Kalau, kalau maksud ayat ini membandingkan Antara buah-buahan di surga dan buah-buahan di dunia Otomatis setiap penghuni surga Pernah mencicipi buah-buahan yang di di dunia. Sedangkan fakta membuktikan berbeda. Mayoritas umat Islam belum pernah mencicipi seluruh buah-buahan yang ada di di dunia. Bisa dipahami tidak? Dan yang kedua, tidak setiap buah-buahan di dunia itu ada. Atau mohon maaf, namanya itu ada di surga. Ini pun juga argumentasi dari dari beliau. Jadi tidak setiap nama buah-buahan di dunia itu ada di di surga, namanya saja. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah beliau mengatakan yang lebih tepat, atau beliau memberikan argumentasi bahwa pendapat kedua ini apa namanya sangat kuat, atau pentafsiran yang kedua ini sangat sangat sangat uh, kuat, karena Allah mengatakan setiap kali mereka diberikan buah-buahan, mereka selalu mengatakan ini adalah buah-buahan yang baru saja kita kita nikmati. Namun ternyata Allah mengatakan wahutubihimutasyabihan. Apa yang kalian terima itu hanya uh, serupa saja. Namun rasanya itu tidak sama, sebagaimana dikatakan oleh abul Aliyah dan para ulama yang yang lain. Ya, itu uh, pentafsirannya. Wallahu taala alam. Pembahasan selanjutnya. Jadi dua tafsir di atas, semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Walahum fiha azwajun mutahharah. Walahum fiha azwajun mutahharah. <tuhar> <tuhar> <tuhar> Dan mereka memiliki istri-istri yang disucikan Istri-istri yang disucikan Dan yang dimaksud istri atau faedah dari ayat ini adalah Bahwa kita akan memiliki pasangan di surga kelak Kita akan memiliki pasangan di surga kelak baik istri tersebut istri kita di dunia apabila istri kita beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan istri dari kalangan bidadari dan istri dari kalangan bida dari kalangan bida bidadari sebagaimana firman Allah ka dan begitu juga Kami akan Menikahkan mereka Dengan bidadari yang Cantik jelita Surat Ad-Dukhan ayat 50 54 Jadi ayat ini Menunjukkan bahwa Kita akan memiliki pasangan Kita akan memiliki Pasangan Baik dengan bidadari maupun dengan istri kita ketika kita hidup di di dunia. Adapun dalil kita akan dikumpulkan dengan istri kita atau wanita akan dikumpulkan dengan suaminya di dunia apabila suaminya beriman adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 20, ayat 23 ketika Allah berfirman Jannatu Adnin yadkhulunaha waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyahum jannatu tu Aden, Surga Surga Aden. Ia Mereka orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya. Waman salahah dan orang-orang yang saleh dari kalangan orang tua orang tua mereka. Wazwajhim Wa istri-istri mereka, waduriyatihim dan keturunan keturunan mereka. Jadi apabila orang tua kita beriman kepada Allah. Istri kita beriman kepada Allah Anak-anak kita beriman kepada Allah Allah berjanji Kita akan berreuni kembali dengan Dengan mereka ketika di surga Dan itu adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa Karena reuni dengan keluarga Atau berjumpa dan tinggal bersama dengan keluarga di surga Itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan Dengan harta benda Bahkan orang rela mengorbankan seluruh hartanya Demi bisa bertemu dengan Dengan buah hatinya Bisa bertemu dengan anak-anaknya Bisa bertemu dengan istrinya Dan Allah janjikan dalam ayat yang mulia ini Surat Ar-Raat ayat 23 Bahwa kita akan dikumpulkan Dengan istri-istri kita Bisa dipahami jam asya rahimah Nila huayakum yeah. Dan Tidak hanya di situ saja jam asya rahimah Nila huayakum Allah akan sucikan Istri-istri kita tersebut jadi jemaah sekalian wa iyyakum penampilan fisik akhlak istri kita itu nanti akan berbeda dengan apa yang kita lihat pada saat pada saat ini. Yang pertama mutaharah disucikan. Ulama menjelaskan yang dimaksud disucikan adalah Imam Mujahid mengatakan disucikan dari dibersihkan dari al hayat yang pertama dari hayab. Artinya istri kita nanti di surga tidak akan hayab. Tidak akan hayab. Artinya kita bisa bersenang-senangan dia tanpa diganggu dengan waktu libur. Kan begitu jemaah sekalian rahimanillah wa yakum. Jadi tidak ada cuti nasional di di sana. Yang kedua jemaah sekalian rahimanillah wa yakum wal gha'ith istri-istri kita disucikan dan dibersihkan dari buang air besar tidak buang air besar jadi tidak pup di sana wal bau istri-istri kita pun juga tidak buang air kecil tidak buang air kecil yang keempat wan naham Istri-istri kita tidak berdahak. Wal basah. Dan istri-istri kita jemaah sekalian tidak ber apa? Tidak beringus. Ada yang lebih sopan dari ingus apa tidak ya? Kayaknya itu sudah sopan ya. Ya, semoga itu sudah sopan. Iya, apa ada? Ada kata-kata yang lebih sopan dari ingus? Enggak ya, itu sudah standar. Iya. Jadi tidak tidak flu tetap menarik jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Kan begitu ya. Jadi sangat menarik. Coba punya ada wanita cantik tapi ingusnya meler misalnya. Kan tidak menarikan begitu ya jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Istri kita tidak akan memiliki hal tersebut. Walmani tidak memiliki mani. Tidak memiliki mani wal walad tidak memiliki anak tidak memiliki anak jadi waktunya 100% full untuk kita jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum coba bayangkan kalau misalnya istri kita apa namanya hamil dan hamilnya itu kalau hamil kebok sih enggak masalah ya iya kan antum tahu hamil kebok enggak ada istilah begitu di Jakarta entu enggak tahu ya hamil kebo itu hamil yang cuek tidak ngidam, tidak apa namanya, tidak parah. Nah, yang repot kan kalau istri kita parah. Jadi apa? aktivitas tidak baik, kita pun juga uh, apa namanya harus apa namanya harus bersabar dan seterusnya. Nah, nanti di surga tidak ada hamil, jemaah sekalian. Tidak ada anak. 100% khusus untuk untuk kita. Loh. bagaimana kalau kita ingin punya anak? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dishalik oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Jami' Al-Saghir, "I al-mu'min idza tasthaha al-walada jannah, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama Seorang mukmin apabila menginginkan seorang anak, ibu-ibu atau bapak-bapak apabila ingin anak nanti di surga, maka Hamilnya, melahirkannya, anak itu langsung tumbuh ketika kita menginginkan anak tersebut. Jadi langsung sekejap mata punya anak, nggak pakai proses muntah-muntah dulu, ngidam buah mangga pohon tetangga, kan begitu jam asyrafahimani lahonya kok. Tidak pakai hamil berat bawa ke sana bawa ke sini janin yang misalnya beratnya 3 atau 4 kilo tidak langsung begitu kita ingin punya anak pada detik itu juga pada saat itu juga hamil melahirkan dan anak itu langsung tumbuh jadi enggak ada ceritanya begadang tengah malam karena anak kita rewel itu enggak akan terdengar di surga jadi langsung seketika itu juga karena kenikmatan yang ada di surga hanyalah kenikmatan jannah karimatul rahimanillah Jadi itu yang kita dapatkan di surga, di surga Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud disucikan dalam ayat ini adalah minal qadhar wal adza. Dari noda-noda dan dan kotoran. Jadi bersih gitu. Istri kita itu bersih sekali jamaah sekali. Wahai aku, tidak ada ceritanya bau bawang, bau cabai keriting dan seterusnya bau dapur dan nasibnya tidak. Semua noda dan semua kotoran bersih dari dari fisiknya. Sangat memiliki daya tarik yang tinggi jamaah sekali. Wahai aku, al Imam Qatadah mengatakan mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan minal adza wal ma'tam istri-istri kita itu bersih dari kotoran dan dari dosa jadi istri kita itu bersih secara fisik dan secara batin akhlaknya sangat mulia tidak mungkin tidak akan membantah kita tidak akan mencela kita tidak akan mengkritik kita tidak akan membangkang dari perintah-perintah kita akhlak istri kita di surga itu sangat sangat mulia jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum dan ini luar biasa jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum oleh karena itu salah satu salah satu istri yang saleha adalah apa taat kepada kepada suami antum kan sudah tahu ya itu kan kriteria istri yang, yang saleh kenapa karena jemaah sekalian suami itu kepala rumah tangga Suami itu pemimpin. Arrijalu kauwamu naalan, alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri-istrinya. Dan pemimpin jamaah sekalian, ingat ini jamaah sekalian, pemimpin akan sangat terpukul apabila perintahnya itu dilawan oleh bawahannya apabila perintahnya itu ditentang dan tidak dilaksanakan oleh bawahannya itu sangat menjatuhkan harga diri seorang pemimpin tersebut iya apa tidak misalnya antum jenderal mau berperang antum bilang serbu ternyata seluruh pasukan antum tidak ada yang mau berperang tidak ada yang mau menyerang kira-kira sakit hati apa tidak kita hati apa fungsinya di apa namanya di pundak antum ada bintang 3 bintang 3 ya bukan bintang 7 ya bintang 7 obat sakit kepala bintang 3 atau bintang 4 general itu bintang 4 ya general iya jemaah sekalian apa fungsinya ada bintang di pundak kita kalau ketika kita memerintahkan pasukan kita tidak ada yang mau berperang oleh karena itu ibumu atau ikhwat akhwat rahimanillah wa iyyakum itulah hikmahnya mengapa Islam sangat mematiwanti agar seorang istri taat kepada seorang suami. Kenapa? Karena sekali lagi suami akan sangat terpukul, merasa sangat kecewa apabila perintahnya itu tidak dilaksanakan oleh oleh istrinya. Walaupun sepele, bukan masalah, jadi bukan masalah bukan masalah pekerjaannya sebenarnya. Tapi karena hancurnya harga diri seorang pemimpin ketika perintahnya itu ditolak, dilanggar dan tidak dikerjakan oleh orang yang dipimpinnya iya gak jemaah sekalian betul apa tidak atau nyaman emang kalau ditentang sama istri, kan tidak ini fitrah jemaah sekalian oleh karena itu istri sampai memuati-wanti sampai memuati-wanti makanya nabi mengatakan kalau misalnya suami mengajak istrinya berhubungan walaupun di atas kendaraan, istrinya wajib men, apa namanya mentaati perintah tersebut, maka ini suaminya Karena jemaah sekalian rahimah, salah satu hikmahnya itu tadi. Karena kalau seorang pemimpin sudah memberikan perintah, harga dirinya akan hancur apabila perintah itu ditolak. Dan itu akan berdampak negatif dalam keberlangsungan bahtera rumah tangga yang sedang yang sedang berlayar. Jadi kalau misalnya pemimpin sudah sakit hati, itu akan berdampak dengan dengan kehidupan suami apa rumah tangga pada saat pada saat itu Nah, istri kita di dunia tidak akan menentang perintah kita Sebagaimana jelaskan para umla Ketika mentafsirkan suci ini Jadi suci ini termasuk masalah akhlak Termasuk masalah dosa Istri kita tidak akan berbuat dosa Dan sangat berakhlak mulia di hadapan Di hadapan kita Subhanallah wa iyakum. Jadi ini yang dimaksud dengan Dengan disucikan Jadi kita akan mendapatkan pasangan yang begitu luar biasa. Dan juga ini termasuk dengan dengan bidadari jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Dengan bidadari. Subhanallah, bidadari yang Allah katakan apa dalam surat Ar-Rahman? Allah mengatakan apa? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 56 Allah berfirman dan di dalam surga ada bidadari Tarfi yang mampu menundukkan pandangan atau yang menundukkan pandangan nah menundukkan pandangan memiliki dua pentafsiran di kalangan para ulama pentafsiran yang pertama bida dari itu pasangan kita nanti itu tidak akan melihat laki-laki lain kecuali kita jadi dia akan menundukkan pandangannya kecuali kepada kita Pandangannya tidak pernah Ditujukan kecuali untuk kita Jadi subhanallah Yang pernah dilihat oleh matanya Hanya antum wa Oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan Bidadari nanti mengatakan Bahwa saya tidak pernah melihat Sesuatu yang lebih tampan Yang lebih keren Yang lebih necis daripada antum Coba kira-kira kalau antum dipuji begitu Gimana? Terbang apa tidak? Hah? dan ini sangat nikmat ya, mas sekalian kenapa? khususnya bagi orang-orang yang sudah bersuami dia akan menyadari betapa sakitnya apabila istri kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu sakit sekali jemaah ya, sekalian dan perbandingan itu tidak mungkin terjadi kecuali istri kita pernah melihat orang tersebut kan begitu ya suamiku kenapa kamu tidak seperti Abu Fulan atau Bapak Fulan Dia keren tapi Antum pas-pasan misalnya Ini kan sangat menjatuhkan Ini sangat menjatuhkan Seorang suami jaman sekalian ya. Antum kenapa tidak seperti Si Fulan Suami apa Abu Fulan Dia kemana-mana naik motor Ninja Antum naik sepeda ontel misalnya Itu sangat menjatuhkan kita jaman sekalian ya. Karena kita diperbandingkan dan perbandingan tidak mungkin terjadi sekali lagi. Kecuali istri tersebut pernah melihat dan mengamati pihak lain. Dan itu tidak akan kita dapatkan di surga. Di surga pasangan kita hanya melihat kita saja. Dia akan menundukkan pandangannya kecuali kepada kepada kita. Jadi subhanallah betapa bangganya kita. Betapa berbunga-bunganya hati kita. Ketika pasangan kita hanya melihat diri diri kita dan dia tidak pernah melihat suami atau laki-laki laki-laki lain. Itu penafsiran yang pertama. Jadi bidadari itu selalu menundukkan pandangan siapa? Pandangan siapa? Ah, jangan saya Kok bingung. Pandangan siapa? Pandangan dia. Menundukkan pandangan dia. Jadi bidadari menundukkan pandang pandangan dia. Jadi bidahari menuduhkan pandangannya tersebut itu petafsiran ya yang pertama aku luhul khodira wa asta'farawalakumu alaihi wasallam muslimin subhanallah jamaah sekalian itu baru kerudungnya belum jidatnya belum hidungnya belum pipinya belum bibirnya jamaah sekalian baru kerudungnya saja itu mengalahkan dunia dan segala isinya tampilkan Seorang wanita tercantik yang ada di dunia ini. Itu tidak bisa mengalahkan kerudungnya bida dari surga. Jadi baru kerudungnya saja sudah mengalahkan dunia dan isinya. Jadi subhanallah jamaah sekian rahim wailah, wailah, wailah. Jadi rugi apabila kita tidak beriman kepada Allah. Dan rugi apabila kita tidak beramal salih. Karena sekali lagi syarat mendapatkan mereka... Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Berilah kabar gembira Bagi orang-orang yang beriman Dan melakukan amal saleh, Amal yang ikhlas kepada Allah Dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam Jadi jamaah sekalian itulah istri-istri Yang akan kita kita dapatkan apabila kita beramal saleh dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam beribadah dan mengikuti contoh dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walahum fiha azwajun mutahara, dan mereka di surga akan mendapatkan istri-istri yang yang disucikan baik secara fisik maupun secara secara batin, jadi subhanallah jamaah sekalian rahmatullahi wa Uh, wa hayakum. Iya. Itu sekilas tentang uh, faedah uh, ayat tersebut. Walahum fiha azwajun mutahara Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Poin berikutnya. Poin berikutnya. Apa kelanjutan ayat tersebut jemaah sekalian? Naam wahum fiha khalidun dan mereka akan berada di dalam surga kekal selama-lamanya dari ayat ini atau dari potongan ayat ini dari firman Allah ini keluarlah sebuah faedah Bahawa tidak ada kematian di dalam surga kita akan hidup abadi dan kekal selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yaitu kita meyakini bahwa kita insyaallah ta'ala apabila mampu memenuhi syarat yang Allah berikan akan kekal di surga dan tidak akan menghadapi kematian jadi ayat ini salah satu dalil dari dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa kita akan ada dalam surga kekal selama selama lamanya dan pendapat yang mengatakan Bahwa surga itu Fana Surga itu bersifat sementara Itu adalah pendapat Yang menyimpang dari dalil-dalil yang Yang sahih Dan orang yang pertama mengatakan hal tersebut adalah Siapa? Siapa jemaah? Jahan bin Safwan Jahan bin Safwan Gembongnya siapa? Jahmiyah Jadi pelopornya sekte sesat yang bernama Jahmiyah. Jadi dialah orang pertama yang mengatakan bahwa surga itu tidak kekal. Dan ini menyisihi banyak sekali dalil dari Al Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya adalah ayat yang sedang kita kaji ini. Dan sekali lagi dalil yang kedua adalah ijma para sahabat. Ijma' para sahabat mengatakan bahawa surga itu kekal selama-lamanya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun sebelum Jaham bin Safwan yang berpendapat dengan pendapat ini. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup sebelum Jaham bin Safwan yang berpendapat dengan pendapat dia. Tidak para sahabat dan juga tidak para tabi'in. Jadi ini adalah pendapat yang uh, menyelisihi ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan ijma adalah ijma adalah hujjah ijma adalah dalil syar'i selain Al-Qur'an dan sunnah bisa, bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum iya eh ya sudah jam 8 jam sekalian ya. Padahal ada satu faedah lagi Ada satu faedah Ada satu faedah lagi Ya mungkin kita sampai di sini Faedah terakhir kita akan bahas Pada pertemuan yang akan datang Lalu kita masuk ke ayat Berikutnya Aku lupa oleh Hada wa istagiro